Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhallathina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 Ya ayahal الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini di sesi kedua Pembahasan kita terkait dengan hikmah kurban Sebelum menginjak ke materi tersebut Saya ingin menyampaikan Satu hal Yang Urgensinya sangat besar Dalam hal masalah haji Yaitu bagi kaum wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya haji bagi wanita memiliki keutamaan Yaitu kedudukan haji bagi wanita adalah kedudukan sebagaimana laki-laki menunaikan jihad fi sabilillah, yaitu berperang membela agama Allah subhanahu wataala di jalan Allah. Yang apabila ia meninggal dunia dalam keadaan ia ikhlas berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Maka balasan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang terbunuh karena jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka balasannya adalah al-jannah, surga Sebagaimana diriwayatkan Di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasannya para wanita bertanya tentang haji yang dilakukan oleh kaum wanita Narul jihadu afdalul a'mal Kami melihat Bahwasannya jihad adalah Termasuk amalan yang paling utama Akan tetapi Para wanita Tidak diperintah untuk berjihad Maka para wanita bertanya Afalanu jahidu Terus amalan apa yang sekiranya Kami yang tidak berjihad dengan cara berperang itu Kami mendapatkan nilai pahalanya Kemudian Nabi SAW Menyebutkan bahwasannya, Lakinna jihad Akan tetapi jihad yang dilakukan oleh kaum wanita La kita la fihi Tidak dalam bentuk berperang di dalamnya Tetapi jihad yang dilakukan adalah Al-hajju wal-umrah Menunaikan haji Dan menunaikan umrah itu jihad bagi kaum perempuan Jadi keutamaan Dari kaum wanita yang melakukan haji dan umrah Yaitu dia mendapatkan pahala yang sangat besar sebagaimana kaum laki-laki mendapatkan pahala dari jihad fi sabilillah Kemudian terkait dengan masalah udhiyah ataupun kurban hikmah terbesar dari syariat berkurban yaitu tertanamnya nilai tauhid sebagaimana haji juga yaitu tertanamnya nilai tauhid di dalam pelaksanaan kurban itu sendiri sebagaimana disebutkan di dalam ayat terkait dengan syariat berkurban Allah Subhanahu wa taala berfirman ul inna salati Wanusuki, Wmahiaya, wa Wamamatilillahi Rabbil Alamin, la sharikalah al ayat. Ul katakanlah, Inna solati, sesungguhnya solatku, Wanusuki dan sesungguhnya penyembelihanku. Wahaiya hidupku, wahai ma mati, kematianku, lillahi hanya bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, la sharikalah yang tidak ada sekutu baginya, bagi Allah subhanahu wa taala. Ayat ini secara tegas menyebutkan kata wanusuki. An-nusuk, maknanya adalah az-zabihah, penyembelihan. Az-zabah, penyembelihan. Sehingga, meskipun di terjemah Al-Quran terjemah Kementerian Agama RI, kata wan-nusuki diartikan atau ditulis dalam redaksi ibadahku. Arti ibadah mencakup luas sekali tetapi kalau melihat konteks ayat ini disampaikan oleh para ulama terkait dengan udhiyah penyembelihan, ya. maka kata Wanusuki makna spesifiknya adalah dan penyembelihanku ya. dan penyembelihanku, ya. jadi penyembelihan yang dilakukan adalah penyembelihan lillahi rabbil alamin la syarikala penyembelihan yang hanya ditujukan bagi Allah hanya ditujukan untuk Allah rob semesta alam yang tidak memiliki sekutu baginya artinya bahwasannya penyembelihan itu benar-benar Ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam surah. Al-Kawthar ayat kedua. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Fasalli li, Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka solatlah engkau. Li rabbika karena Rabbmu. Wanhar. Demikian juga. Ya. Kurbannya, penyembelihannya. Lirabbiq, karena Rabbmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua ayat ini, yang satu menggunakan kata an-nusuk, yang ayat di surah al kautsar menggunakan kata an-nahru. An-nahr. Ya. Maka disebut yaumun Nahar, hari kurban. Yang Kedua-duanya ini terkait dengan masalah penyembelihan. Ya. Secara bahasa artinya sama. Ya, secara bahasa artinya melakukan penyembelihan, tetapi secara teknik penyembelihan berbeda. Anusuk ya. An itu penyembelihan di mana hewan yang disembelih dibaringkan, dibaringkan dulu kalau mau disembelih, gitu seperti kambing, sapi itu harus dibaringkan dulu. Ya. pernah lihat menyembelih sapi sapinya sambil berdiri? tidak ya, harus di direbahkan dulu, baru nanti kemudian disembelih. begitu juga kambing, ya, karena memang Rasulullah saw ketika beliau berkurban dengan dua kambing, ya, itu beliau menginjak Kebahagian tubuh dari kambing, bagian kaki depan itu, ya. Kemudian beliau pegang kepala, kemudian baru menggorokan me senjatanya, senjata tajamnya ke leher kambing. Nah itu itu model adabah penyembelihan dengan menggunakan senjata tajam, tapi hewan sembelihannya itu dibaringkan. Tetapi an annaher, bentuk penyembelihan di mana hewannya tidak dibaringkan. Ya. Yaitu, ditujukan kepada hewan seperti unta. Penyembelihan unta itu, untanya tidak dibaringkan. Untanya berdiri, kemudian dengan senjata tisau yang agak seperti model dry obeng gitu, ditusukan ke lehernya, kemudian ditarik ke bawah kemudian baru unta itu tergeletak jatuh nah, jadi penyembelihannya dalam keadaan unta itu berdiri ya. ya berdirinya seperti apa jangan tanya ya nanti sikap sempurna seperti tentara bukan ya, jadi intinya seperti itu ada dua macam bentuk cara menyembelihnya itu nah tapi semuanya, baik hewan yang dibaringkan terlebih dahulu ataupun hewan yang disembelih dengan cara hewan itu berdiri, semuanya adalah terkait dengan kurban itu sendiri, ya. terkait dengan masalah kurban. Nah, jadi ya. kedua hal itu ya. <tuh> terkait dengan masalah kurban ya model dua itu model cara penyembelihan itu adalah terkait dengan masalah kurban dan ya kedua bentuk penyembelihan itu ya, tentu nanti ada batasan-batasan syari ya mana saja yang harus putus misalnya urat leher mana saja yang harus putus itu terkait dengan ketentuan dalam penyembelihan ya itu nah ini nanti itu ada pem Pembahasan bab tersendiri, ya bagaimana menyembelih secara syari, itu. Nah, yang jelas di dua ayat itu menunjukkan kepada prinsip bertauhid di dalam kurban, prinsip bertauhid di dalam kurban. Ya. Maka para ulama Memberikan definisi tentang Kurban penyembelihan atau Udhiyah ya. Udhiyah Yaitu Ma yudbahu Min bahimatil an'am ya. Fi yaumil adha Ila akhir ayyam Atasriq Taqaruban ila Allahi ta'ala ya. Ini Definisi terkait dengan kurban, ya. Jadi definisi ini terdapat di dalam Fathul Qadir. ya. ya. Dimana disebutkan dalam definisi ini ma'ud bahu min bahi matil an am. ya. Apa yang disembah ya, dari jenis binatang ternak, ya, dari hewan ternak? Fiyau Mil Adha pada hari Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ila akhiri sampai berakhirnya ayamit Tasrigh sampai berakhirnya hari Tasrigh 11, 12, 13. Ya. Sebagian menyebutkan sampai waktu asar. Nah jadi semua dari mulai Ya, mulai penyembelihannya adalah ketika setelah ditunaikan sholat idul adha. Karena penyembelihan yang ditunaikan sebelum idul adha dianggap sebagai sedekah saja. Ya. Nah, sedangkan yang kurban itu teranggap kurban ketika penyembelihan itu dilakukan setelah kaum muslimin menunaikan sholat idul adha. Dan itulah yang di Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu ya. ya. Alaihi Wasallam. Beliau menyembelih hewan kurban setelah beliau menunaikan solat Idul Adha. Ya. Nah, jadi disebutkan dalam definisi ini waktu penyembelihannya. Kemudian takar kurban ilahul Hitaala sebagai bentuk takar rub. Ya. Seseorang berkurban itu adalah bahagian dari bentuk takarubnya. Bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi kalau haji sebagai bentuk takaruban juga. Satu bentuk ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan, dengan cara prosesi manasik hajinya. Nah sekarang kurban pun demikian. Sebagai bentuk takaruban ila Allahi ta'ala. Bentuk upaya. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hikmahnya ya, Hikmah yang pertama Karena ini adalah sebagai proses Takaruban illallah ta'ala Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hikmahnya adalah Bahwa dengan seseorang berkurban maka ia melakukan satu bentuk pengorbanan dalam bentuk maliyah ibadah maliyah ibadah yang mengorbankan harta kekayaan dan ibadah maliyah ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa unsur tauhid tidak ditujukan untuk membangga-banggakan. Lihat sapi saya. ya Satu ton lebih misalnya. Lihat kambing saya. Sekian. Lihat setiap anggota keluarga saya. Masing-masing kurban. Satu hewan misalnya. Tidak untuk membangga-banggakan. Tetapi. Kurban yang ia lakukan. Adalah dalam rangka. Untuk takaruban ilallah. Disinilah faktor. Bahwasannya apa yang ia korbankan apa yang ia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala maka dengan sebab ini pula seluruh apa yang terdapat di dalam hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan ya tidak boleh diperjualbelikan baik diperjualbelikan daging dengan uang ya kan tulang atau apa yang terdapat di dalam hewan kurban itu diperjual diperjualbelikan dengan ditukar dengan uang atau diperjualbelikan dalam bentuk barter dalam bentuk barter. Misalnya bagaimana dalam bentuk barter? Misalnya kepala sapi dan kulitnya nanti dibayarkan untuk penjagal. Yang menjagal Ya penyembelih yang menguliti nanti dibayar dengan kepala dan kulit sapi. Nah itu artinya jual beli tidak boleh seperti itu. Ya. Karena apa? Apa yang sudah di harta yang diwujudkan dalam bentuk hewan sembelihan itu lillahi taala hanya karena Allah bukan untuk kemudian mendapatkan keuntungan dunia bukan. Bukan bab masalah bisnis ini bukan, tetapi sudah diperuntukkan hanya bagi Allah Subhanahu Wataala, ya, sehingga tidak boleh ada unsur jual beli di situ. Ya, jadi yang jagal, ya kalau mau dibayar yang jagal, ya dengan dengan misalnya yang korban di, apa, diberi ketentuan menyiapkan uang. Untuk membayar jagalnya, ya misalnya seseorang korban sapi kemudian ia bayar untuk jagalnya sejumlah uang untuk kemudian diberikan ke jagalnya. Adapun nanti panitia korban misalnya atau orang yang berkorban itu mau memberi daging atau kepalanya ke jagal itu bukan dalam rangka jual beli tapi sebagai hadiah. Beda hukumnya, beda hukumnya, begitu nah Jadi betul-betul apa yang terdapat di dalam hewan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi itu sebagai bentuk syukur Allah ta'ala ala ni'matil haya ya. Hikmah lainnya adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidup ya. nikmat hidup Kemudian hikmah kedua, Ihya'u sunnati Ibrahim al-Khalil alaih salatu wassalam. Sebagai bentuk menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam. Berkorban. Dan tentu saja ketentuan-ketentuan lainnya adalah dari sunnah sunah Nabi s.a.w. Ketentuan misalnya, Seorang yang berkurban tidak boleh menyakiti hewan ya Harus dengan apa? Senjatanya harus di dipertajam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dabhattum fa ahsinu ya. apabila kalian menyembelih maka perbagus cara menyembelihnya ya. perbagus cara menyembelihnya bagaimana cara yang bagus menyembelih itu wal yuhidda ahadukum syafratahu yang pertama supaya bagus menyembelihnya tidak menyakiti hewan yang disembelih Maka dipertajam, ya. Safrohnya itu ujung apa mata pisaunya itu harus tajam. Ya, wal yurih zabi hatahu dan hewan yang akan disemelit itu benar-benar dia dalam keadaan tidak tersakiti. Itu benar-benar dia uh, tidak mengalami penyiksaan yang sedemikian panjang, ya. Uh, Disembelam, misalnya masuk gelap-gelap. Wah, ini kurang ini. Wah, ini sembelah lagi. Disembelah lagi. Wah, ini kurang ini. Sembelah lagi. Wah, itu menghadapi siksaan dulu. Jangan sampai yang demikian. Nah, itu semua itu diatur, dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar hewan yang disembelih tidak boleh tersakiti lebih lama lagi. Ya. Tidak boleh sampai tersiksa Bahasanya begitu Tidak boleh sampai tersiksa Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda Inna allaha katabal ihsan ala kulli syai'in ya. Inna allaha sesungguhnya Allah katabal ihsan Makna kataba aujaba Artinya kataba artinya aujaba Inna allaha, sesungguhnya Allah ya, Aujaba al ihsan Ya mewajibkan berbuat baik ala kulli syaiin kepada segala sesuatu. Ya. Termasuk kepada hewan. Hewan yang akan disembelih harus mendapat perlakuan yang baik. Ya. Bahkan di antara ulama ada yang menyebutkan hewan-hewan yang mau disembelih jangan sampai melihat temannya disembelih. Jangan sampai melihat darah ya. Teman kambingnya ini ya. Sehingga dijauhkan dari tempat sembelian Nah itu adalah bentuk bagaimana Kita diperintah Dituntunkan di dalam syariat Untuk memiliki Peri kehewanan Tidak hanya peri kemanusiaan Tapi juga Peri kehewanan ya, Dituntunkan di dalam agama Jangan sampai menyiksa Hewan yang akan disembelih. Begitu Nah Berdasarkan dari sabda Nabi SAW Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Muslim Di dalam sahihnya hadis dari Abi Ya'la Shadat bin Aus radhiyallahu anhu begitu Nah ini jadi dengan berkurban kita menghidupkan sunnah Nabi SAW Baik Nabi Ibrahim AS Ataupun Nabi Muhammad SAW Wa ala alihi Wasalam. Ya. Nah, sudah masuk waktu duhur. Ya, jadi terkait dengan masalah kurban ini, maka kita dididik ya, di dalam agama ini untuk memurnikan tauhid. Kemudian kita dididik untuk senantiasa menghidupkan sunnah. Ya baik sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua eh yang ketiga kita dididik untuk memberikan yang terbaik dalam beramal ya. memberikan yang terbaik dalam beramal kenapa demikian ya. karena Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam Beliau pernah menyembelih dua kabshayn, dua domba. Ya. Yang keduanya bertanduk, yang keduanya berdaging. Dalam hadis disebutkan saminain, keduanya gemuk. Samin, saminain, keduanya gemuk. Dalam riwayat yang lain disebut saminain, thak pakai thak. Tak, tapi titik tiga sami nain. Kalau yang tadi pakai sin sami nain gemuk. Kalau ini pakai di dalam riwayat lain sami nain. Artinya apa? Sami nain memiliki harga. Ya, kalau kambing yang bagus, gemuk tentu harganya tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya seorang muslim dituntun di dalam agama ini untuk memberikan yang terbaik ketika ia berkurban, ketika ia mempergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak asal sekedar memilih hewan kurban, misal milih yang kurus, ya kan? Dagingnya saja sedikit misalnya, tidak demikian. Tapi dituntun di dalam agama ini berikan yang terbaik. Ya. Itu artinya apa? Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya kita ini di dalam beramal kebaikan Lakukanlah dengan amalan yang terbaik ya. Karena seseorang niatnya mengamalkan sesuatu dengan amalan yang terbaik Tentu akan mendapatkan keutamaan, tentu akan mendapatkan pahala Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik pula Mudah-mudahan demikian Nah jadi itu bimbingan kita Ya Dididik kita ini untuk melakukan sesuatu ya, niat karena Allah Subhanahu Wataala maka sesuatu ini adalah sesuatu yang terbaik itu hikmahnya kita dididik di dalam berkorban itu ya, memberikan yang terbaik. Yang kedua kita dididik eh, yang keempat hikmah lainnya kita dididik di dalam agama ini untuk peduli kepada orang lain. Kita dididik untuk mau berbagi kepada orang lain. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh beliau berkurban 100 unta, ya, 60 sekian beliau sembelih sendiri, sisanya beliau serahkan kepada menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyelesaikan sisa. Hewan kurbannya, sisa hewan lainnya untuk disembelih oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Dan diperintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk membagikan Apa yang terdapat di hewan kurban itu untuk fakir miskin nah, Dari peristiwa ini ya, Diambil hukum Diambil hukum apa? Bolehnya mewakilkan penyembelihan Ya, bolehnya mewakilkan penyembelihan, misalnya ya, fulan kurban, tapi dia tidak berani untuk nyembelih, lihat darah dia ngeri misalnya, atau dia berhalangan tidak bisa untuk nyembelih sendiri maka boleh diwakilkan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan penyembelihan sisa untanya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nah. Peristiwa ini juga diambil hukumnya Tidak boleh daging itu diperjualbelikan Karena Nabi SAW memerintahkan kepada Ali Untuk membagikan ya, hewan kurban itu Sembelehan hewan kurban itu Dan kemudian Tidak memberikannya sebagai Balas jasa bagi penyembelihnya ya, Jadi tidak dari daging itu Atau tidak dari hewan kurban itu Untuk membayar penyembelihnya, tidak ada e, apa namanya bisnis di dalam ketentuan penyembelihan itu nah jadi dengan demikian apa dengan demikian kita dididik benar-benar untuk berbagi murni berbagi ya, murni untuk peduli kepada orang miskin, itu dididik di dalam agama kita maka daging kurban itu benar-benar Ya untuk kaum muslimin, ya. Maka diantaranya, ya kaum muslimin satu rumah biasanya dapat dari mana-mana daging, iya kan? Satu rumah itu bisa dari takmir masjid sana, dapat dari masjid sana, dapat nanti dari al-hijrah juga, dapat, iya kan? Itu satu keluarga bisa dapat berapa kali kurban? Nah. Kan seperti itu ya. Jadi supaya supaya kalau al-hijrah itu kurban dan dibagikan ke tetangga-tetangga sekitar sini supaya tidak dicurigai oleh orang, "Wah, al-hijrah itu apa? Kurban hanya untuk kelompoknya sendiri." Bisa saja orang berpendapat seperti itu ya. Karena apa? Karena apa? Walaupun kita sudah memberi misalnya. Karena apa? Sama-sama dibungkus tas kresek. Ya kan? Iya. Dari masjid sana dibungkus plastik kresek. Dari masjid sana dibungkus plastik kresek. Dari Al Hijrah dibungkus plastik kresek. Jadi tidak tahu ini bahwasanya ini sudah dari Al Hijrah. Tapi kok kayaknya enggak ada ya dari Al Hijrah ya? Padahal sudah dianterin. Karena sama-sama. Nah, supaya celah seperti itu tidak terjadi ya Supaya celah itu, sangkaan, buruk sangka itu tidak terjadi. Bagusnya dari al-hijrah, kemasannya beda sedikit. Pakai apa? Pakai kotak plastik itu loh. Nah, yang yang satu kiloan itu. Ada ya? Yang kalau kita bungkus, apa itu? Pakai apa? Hah? Apa? Pakai apa? Yang plastik? Mika ya, ya Mika itu, bukan yang bukan yang apa itu namanya, yang mahal itu, copper bukan itu mahal banget, yang <laughs> plastik aja itu Mika itu, ya kan, satu kiloan, satu kilo satu kilo. Nah nanti kan ada tutupnya, ditutup, nah di atas tutupnya kasih stiker, diberi stiker, daging kurban mahad al hijrah. Oh, alamat ini ini ini ini nah, paham ya? Nah itu satu kiloan. Kalau mau ngasih empat kilo kepada satu keluarga, tinggal empat kotak, empat kotak ambil. Nah berarti sudah empat kilo. Mudah kan? Itu tidak perlu lagi kemudian harus wah ini empat empat ini mana yang ini? Nah, udah sama masing-masing satu kotak. Dan bagi yang menerima. Kalau hari itu tidak bisa masak Bisa dimasukkan ke freezer Terus dengan Wadahnya itu Set. Praktis kan? Meringankan, langsung masuk freezer Untuk nanti misalnya minggu depan Baru dimasak Tapi yang jelas Dengan ada stiker nama Al-Hijrah itu Itu untuk menutup celah Buruk sangka Bukan untuk pamer Tidak, tapi untuk menutup Celah, buruk, sangka Bahwasannya kami sudah memberikan Kami sudah berbaki Begitu Itu diantara supaya ibadah kita ini Tidak terkotori dengan Prasangka-prasangka yang tidak baik itu Mudah, berapa itu? Murah kok itu kotak Kotak itu berapa itu? Hah? 2000 Ya dengan stikernya 2500 lah dengan stikernya 2.500. Tapi Ana yakin kalau stiker Insya Allah nanti Tu Bagus akan menyediakan gratis untuk ini gitu sponsornya Tu Bagus jangan khawatir ada Tu Bagus yang biasa cetak mencetak gitu kan gitu. Nah itu upaya kita untuk menutup celah-celah jangan sedikit pun ada perasangka jelek kepada kita karena kita ini rentan ya komunitas seperti kita ini rentan untuk di dibuat jelek. Ya. Gitu. Ya, dalam hal kurban misalnya kan bisa saja wah itu mesti cuma untuk komunitasnya sendiri saja misalnya. Padahal kita bagikan juga ke yang lain. Nah, di situ celah itu harus kita tutup begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan banyak sekali hikmahnya kalau kita mau kupas, mau ya istilahnya kita pertajam lagi ya yang jelas ya dengan dengan berkorban kita selain juga berbagi kita selain juga menghidupkan ya, mendidik jiwa kita untuk bersikap sosial mendidik jiwa kita untuk bersatu ya membangun ukhuwah ya dan banyak lagi yang lainnya mudah-mudahan bermanfaat Ya, demikian subhanakallahumma ila anta, wa bihamdika ashhadu alla illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi atmain